Mitra bisnis dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwi Kiyangi menyarankan agar Presiden terpilih dalam pemilu 2009 berani melakukan gebrakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, agar segala kegaduhan serta anarki yang timbul pasca amandemen bisa kita hindari. Selain itu, dalam tajuk yang sama, Kwi Kiyangi juga mengungkap, Beberapa poin penting yang bisa diimplementasikan oleh Presiden terpilih pada tahun 2009 nanti. Untuk membahas seperti apa poin-poin itu, segera kita akan berbincang dengan Kwi Kyan Gi. Pak Kwi, salah satu poin yang Bapak tulis menyebutkan agar Presiden terpilih pada pemilu 2009 menjalankan politik bebas pasif. Betul begitu, Pak? Bebas dan pasif, jangan aktif. Gitu. Jangan sok ngurus dunia deh. Itu yang ya, itu sebenarnya secara panjang lebar tertulis di dalam buku platform itu. Penjelasannya itu seperti apa Pak Kuik? Ya kira-kira intinya ya untuk lima tahun mendatang, jangan jangan membuang-buang pikiran untuk ngurus dunia omong kosong itu. Lantas seperti apa detail pelaksanaannya Pak Kuik? Jadi bebas pasti, bebas, independen, punya pikiran sendiri. Tetapi pasif saja kalau ada konferensi internasional dengarkan. Menjaga supaya tidak dirugikan. Kalau dirugikan ya kita berkelahi, tapi kalau tidak dirugikan ya susah, susuk kamu. Tidak ikut-ikutan lah. Kalau sudah kuat dengan sendirinya diminta, dengan sendirinya diminta untuk menjadi polisi dunia. Jadi kita tidak perlu lagi menonjol-nonjolkan diri, begitu Pak Wig? Iya betul, sok hadir di sini, hadir di sana, ngomong kan yang dengar kok. Lantas mengapa kita harus mengambil kebijakan itu, Pak Wig? Dan mengapa pula Bapak tadi mengatakan di luar negeri kita kurang mendapat perhatian? Ini loh, kalau di dalam negeri tidak ada kekuatan, itu diplomasinya omong kosong gitu sebagai contoh konkret, kalau dulu Jenderal Sudirman itu nggak masuk hutan bergerilya, itu pemikiran yang berunding di persedikatan bangsa-bangsa kan -bangsa nggak dianggap presiden dan wakil presiden sudah ditangkep Belanda kok. Iya kan? Kalau ditangkep Belanda kan Jenderal Sudirman bilang, oke Anda terserah You punya polisi sendiri, saya nggak terima, saya perang terus itu kan. Nah, karena ada peperangan, kekuatan nyata, baru mereka memikirkan susah ini kalau nggak diberi kemerdekaan gitu kan. Demikian, Kwi Kiangi saya Dinda Natasha.